Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Robbi zidni ilma, Allahumma fani alam tani, wa 'alimni maa yang fani warzuqni ilman yang fani. Dipancarkan dari Jalan Masitsul Rahim nomor 36 Kali Manggis Cibubur Bekasi, Radio Istiqlal Rohim dan juga hasil visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, wa taala, apa kabar Anda? Di waktu sahur kali ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala sesuatunya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya angga Aminuddin dapat kembali menyapa anda dimanapun anda berada, menemani waktu sahur anda. Dimanapun Anda berada saat ini dapat mendengarkan siaran kami daerah Batam dan sekitarnya melalui radio Sala FM Anda yang berada di daerah Sukabumi dan sekitarnya melalui radio Latansa FM daerah Banyuwangi melalui suara Habibullah dan juga hasil Semarang yang berada di daerah Semarang dan sekitarnya dan juga Alhamdulillah di tahun ini sudah mengudara di daerah Jogja melalui radio Silaturahim Jogja dan juga bagi Anda yang berada di daerah Gorontalo melalui radio Poliama di Acara Sahur bersama tokoh edisi kali ini kami mendatangkan salah satu tokoh pemuda. Nah biasanya kan tokoh-tokohnya tuh yang usianya sudah agak-agak di atas gitu ya. Nah sekarang saya kami rasil mengundang tokoh pemuda dari pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah yaitu ketuanya langsung. Baik bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak Banyak. sejak 2014 ya. Iya, saya jadi ketua umum pemuda hmm. Muhammadiyah itu sejak 2014. Hmm. Sebelumnya saya ketua pimpinan pusat salah satu ketua. Iya, iya. ada Ketua Umum, ada Ketua gitu. Berarti periodenya 5 tahun ya? Periodenya 4 tahun. Pemuda Muhammadiyah itu 4 tahun, saya 2014 sampai dengan 2018 akhir. Kenapa nggak disampaikan nama Presiden 5 tahun? Jadi, Pemuda Muhammadiyah itu kan organisasi kader ya. Kalau Muhammadiyah 5 tahun, maka Pemuda Muhammadiyah 4 tahun, nanti bawah lagi IPM, itu cuma 2 tahun. Kenapa? Karena Uh, sebagai organisasi kader dia harus terus supaya hmm. berproses hmm. kemudian uh, kalau dalam dakwah itu ada marhalah dakwah kita kan ada tahapannya yeah, betul -betul. Nah, ini bagiannya jadi uh, pilihan pemuda Muhammadiyah periodisasinya itu yang 4 hmm. tahun itu baik aktivitas sebagaimana ini Bang Danil kayak kayak sibuk <laughs> banget kayak <laughs> saya biasa rutinitas <laughs> saya mengajar yeah. saya di Universitas Negeri Sultan Agung di mm, mm, mm, setiap mm. hari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis uh -huh. yang kemudian selebihnya saya di uh, Pemuda Muhammadiyah uh -huh. dan juga ya bisnis ya untuk uh -huh. apa untuk uh, menjaga biasanya uh -huh. saya menggunakan berbisnis tuh untuk menjaga marwah eh, gerakan kemudian marwah diri begitu uh -huh. ya. agar uh, secara ekonomi juga harus bercukupan dosen ya. saya pikir saya dosen di universitas negeri jadi uh, tapi yang jelas uh, apa namanya hmm. anda tahu sendiri gajinya berapa ini gitu selain itu saya juga punya beberapa uh, bisnis ya terutama properti dengan hmm. perkebunan dan yang bang Dhanil juga aktif menulis dan buku terbaru ya. ini ada di tangan saya judulnya nalar politik rente ini buku saya ke delapan Buku ke-8, terbaru ya. ya Nalar mm -hmm. Politik Rente ini uh, trilogi dari tiga mm -hmm. buku. Ya. Ada pertama judulnya Akro Akrobat Kembangunan, yeah. uh, kemudian kedua Dinasti Rente, kemudian mm -hmm. yang ketiga mm -hmm. ini Nalar Politik Rente. Jadi temanya ya, seputar tentang apa uh, perilaku, perilaku yeah, yang terbaru. Yeah. Uh, apa, politik Indonesia yang yang bingkai politiknya itu hmm. berburu rente, hmm. berburu uh, apa keuntungan pribadi, ya. Yeah, jadi yeah, yeah. politik itu seperti jadi lahan bisnis so. bagi politisi kita hmm. untuk menumpuk harta bukan untuk uh, memberikan pelayanan kepada yeah. uh, masyarakat. Mengangkat penyimpangan. Mm -hmm. ya, Penyembangan mm -hmm. yang terjadi di negeri ini. Mm -hmm. <laughs> Kalau lihat dari bukunya ini ada satu uh, endorsement dari novel Baswedan gitu ya. Mm -hmm. Ada juga Busro Mukodas. Mm -hmm. Kalau Ihwan Ahwat uh, aktif di media sosial, apalagi Twitter, mm -hmm. pasti akan dekat sekali nih dengan sosok Dhanil Anzar Simanjunta ketika uh, mengetik nama novel Baswedan uh -huh. gitu ya. Bahkan uh -huh. sampai sekarang itu akun Twitternya masih di angka... Ya, masih di nama-namanya 300, 300 saya menghitung hari, menghitung hari Jadi ya? saya itu simbol, simbol hmm, hmm. untuk mengingat publik ya, hmm, Saya hmm. di Twitter saya itu saya berganti setiap hari misalnya seperti ini ya. Saya yeah, tunjukkan yeah. ini hmm. hari ini 309 hari, 339 hari. Jadi memang pelaku penyerangan belum tertangkap belum tertangkap. Itu cara saya untuk apa, hmm. mengingatkan publik, hmm. ada satu peristiwa, hmm. peristiwa yang belum terungkap sama sekali hmm. hampir satu tahun. Hmm. Jadi saya sengaja terus menghitung hari, setidaknya publik ingat, oh ini kenapa kok ada orang yang hitung hari gitu. Hmm. Ya, ini perhitungan bahwasannya, oh ya ini belum diselesaikan. Banyak kasus-kasus besar, kasus-kasus yang high profile itu tidak tuntas sama sekali. Hmm. Nah walaupun saya diledek ngapain sih ngitung hari, yeah. tapi bagi saya sebagai apa sebagai simbolisasi, movement, gerakan itu penting. Nah, kenapa hmm. saya memberikan perhatian khusus bagi kepada novel? Yeah. Bagi saya, penyerangan terhadap novel itu bukan cuma penyerangan hmm. terhadap novel secara pribadi, hmm. tapi itu adalah serangan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Hmm. Tambah lagi, secara pribadi saya dengan novel tentu punya hubungan baik ya, sahabat yeah. saya, hmm. novel. Coba Anda perhatikan, novel itu diserang pada saat subuh. Yeah. Satu kebiasaan novel yang tidak pernah berubah. Yang hmm. Novel itu adalah penyidik KPK yang terbiasa merubah pola hmm. beraktivitas hmm. untuk menghindari serangan, teror. Dia biasanya hmm. kalau pergi ke kantor, dari tidak sama dari satu jalan. Gitu. Besok yeah, bisa yeah, berbeda, yeah, yeah, kendaraannya juga yeah. bisa berganti, bisa naik ojek, bisa bawa mobil, hmm. kadang bisa... naik taksi macam-macam dia berubah tapi satu yang tidak pernah berubah dari novel dan itu tidak mungkin dia rubah hmm. apa sholat di masjid sholat di masjid jadi, dan uh, itu dibaca oleh pelaku itu jadi subuh uh, hmm. apa? novel pasti ke masjid hmm. nah apa uh, itu memberikan apa saya Yang apa yang punya spirit sama bagi kami salat subuh ke masjid itu penting sekali. Terus terang saya mungkin kita banyak dari kita enggak mungkin lima lima waktu bisa salat ke masjid, tapi subuh bagi saya secara pribadi itu jadi apa simbolisasi penting silaturahim dan segala. Selain kewajiban ya. Betul jadi simbol-simbol pemaknaan dari situ kan juga penting. Nah bagi saya novel. apa namanya punya kesalehan pribadi yang tinggi sekali, nah itu yang kemudian jadi kekuatan dia dalam pemberantasan korupsi. Saya punya keyakinan orang yang bertauhid tinggi itu nggak akan pernah takut dengan apapun dan orang yang bertauhid tinggi itu nggak akan pernah kalah dalam pertempuran apapun karena bagi kita walaupun yang dilawan itu Well, besar hmm, begitu, maha besar. kuat kekuatan besar, hmm. orang bertauhid itu gak pernah merasa kalah Musa dulu juga, yeah. uh, kalau dipikir secara rasional gak mungkin bisa mengalahkan Firaun. Tapi apa yang membuat Musa terus melawan tauhidnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian sampai saya bikin puisi untuk apa mengekspresikan pentingnya tauhid. Kami di Muhammadiyah sering sebutnya tauhid yang murni. Orang yang bertauhid dan yang murni, anak muda yang bertauhid yang murni, dia enggak takut apapun. Yang dia takut cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Baik Kalau misalkan uh, suara Novel Baswedan itu sudah menemani Iwan Ahmad di siarannya Rasil, nah ini ada, ada temennya nah. sekarang gitu ya tadi cerita tentang uh, Bang Novel. Sebenarnya siapa ini Bang Dahnil Anzar Simanjuntak ini? Nah ini di waktu sahur ini kami akan kenalkan kepada anda. Mungkin bisa sharing berbagi cerita gitu ya cerita-cerita hmm. yang mungkin bisa diceritakan oleh Bang Dahnil. yang bisa yeah. menginspirasi karena kita tahu kan dari media yeah, oh yeah. ini sosok itu ini banyak gitu ya yeah. banyak yang tanya saya Mas Daniel kok nggak nggak takut banyak hmm. misalnya dalam kasus Siono begitu ya yeah. kami di pemuda muhammadiyah ya, secara konfrontatif hmm. ya hmm. Um, membela dan mencari keadilan untuk keluarga hmm. Siono saya dituduh pro teroris lah hmm. saya dituduh macam-macam hmm. gitu ya nah tapi bagi saya Uh, itu kami lakukan sebenarnya untuk melawan stigmatisasi terhadap umat Islam. Umat Islam dituduh teroris lah segala macam. Nah di sisi lain yang kami lakukan dan saya lakukan bersama Pemuda Muhammadiyah untuk mencari keadilan justru hmm. kami ingin melakukan diradikalisasi. Hmm. Kenapa terorisme di Indonesia ini mas banyak muncul karena dendam. Kalau mereka nggak dapat keadilan, maka mereka akan punya dendam yang luar biasa. Maka kami berusaha mengumur dendam dengan cara mencari keadilan. Nah teman-teman banyak yang menasihati saya, bahkan orang tua saya, Anil, itu harus berhenti, hati-hati, karena nggak ada yang melakukan perlindungan. Dan kamu semuanya, polisi dihadapi, sepihak politisi dihadapi, penguasa negeri dihadapi, itu nggak gampang lho. Saya selalu bilang, Loh, saya pernah dapat kesempatan kedua loh, jadi saya merasa nggak punya rasa takut yang sama sekali terkait dengan itu. Apa kesempatan kedua yang saya maksud Mas, saya dulu itu punya pengalaman di 2 tahun yang lalu itu e, dinyatakan struk mata. 2 tahun lalu dua tahun lalu saya dapat stroke mata nah, struk di... mata itu mata masih bisa melihat nggak nggak bisa Sudah melihat nggak bisa. mata kanan saya ini tiba-tiba nggak bisa melihat sama sekali yang hmm. nah, kemudian masuk ke dokter Jakarta Eye Center hmm. di sini di Menteng hmm. di Menteng sana hmm. kemudian uh, dokter menyatakan ini sulit untuk normal hmm. kemudian dokter bilang Coba dibawa ke Singapura. Akhirnya saya dibawa ke Singapura. Di Singapura hal yang sama, ini sulit normal. Bahkan sama dengan ponisnya dokter di Jakarta Eye Center, itu bisa menjalar ke mata sebelah kiri. Ke mata sebelah kiri ini bisa juga buta, nggak bisa melihat sama sekali. Jadi saya, kemudian keluarga saya, bapak saya, ibu saya, anak istri saya itu semuanya stres dengar itu. Saya masih muda kemudian dinyatakan bisa buta, iya. jadi itu dua tahun yang lalu. Kemudian hmm. uh, di Singapura saya seminggu akhirnya karena tidak ada kepastian akhirnya putuskan supaya saya tidak kembali ke, ke rumah saya dulu di Tangerang, hmm. saya diputuskan dibawa orang tua saya kembali ke Kampung orang tua saya dulu di Binjai. Binjai. Binjai saya di sana ditinggal empat orang tua saya sambil melakukan apa makan obat seperti biasa ya usaha macam-macam hmm. secara medis semuanya. Istri pengobatan. Itiar pengobatan. Nah. Tapi ada satu kebiasaan yang saya lakukan, begitu. Saya akhirnya karena aktivitas saya, saya kan sul jalan sulit karena tidak bisa melihat hmm, dan hmm. yang di kiri itu agak kabur. Hmm. Tapi saya berusaha tetap ke masjid itu hmm. rutin, secara hmm. rutin. Kemudian ke apa? Uh, dalam setiap sholat saya, hmm. saya cuma berdoa satu hal saja. Apa? Yang saya doakan itu ya Allah, kalau saya punya kesempatan dan engkau memberikan mukzizatmu dalam bahasa Indonesia kira-kira begitu doa saya maka berikanlah kesempatan kepada saya kalau saya bisa kembali normal saya mau bekerja untuk agamamu itu saja, saya bilang begitu hampir setiap doa saya itu Mas, jadi saya bacakan doa setiap salat fardu, salat sunat, tahajid saya itu karena saya stres sekali frustasi sekali maka doa itu yang selalu saya panjatkan dan saya kalau malam itu tidur takut Kenapa? Saya takut ketika saya membuka mata, saya nggak bisa ngelihat lagi. Hmm. Bahkan ada satu kejadian, pada saat malam terbangun saya tengah hari, eh yeah. tengah malam maksud hmm. saya, kemudian gelap sudah semuanya. Saya teriak seteriak-teriaknya di rumah itu, di rumah hmm. orang tua saya. Saya pikir saya nggak bisa ngelihat lagi. Hmm. Saya teriak kuat-kuatnya, kaget. Kemudian ternyata tiba-tiba masuk dari luar, hidupin lampu. Ternyata mati lampu, Mas. Dek, <laughs> bukan apa? Ternyata lampunya mati. Hmm. Tapi karena saya takut, karena saya takut pikir saya aja. udah udah buta. Jadi itu saya rasakan hampir 3 bulan. Jadi doa hmm. itu terus saya saya panjatkan. Di bulan kedua itu pelan-pelan mata apa mata kanan saya ini hmm. itu bisa ngelihat pelan-pelan sampai bulan kedua berapa itu mata lama saya normal. Ya, berapa lama sampai normal? 3 bulan. bulan. Jadi no, mata saya normal. Itu aja doa. Hmm. Nah itulah yang kemudian saya bilang loh saya seperti ada perjanjian primordial kedua. kan ada saya buat janji kepada Allah dan kemudian janji itu seolah-olah ditagih langsung mas. Ditagih, ceritanya saya tiba-tiba ada apa perempuan yang ngadu ke Muhammad yang namanya Suratmi itu. Hmm. Zulatmi itu ngadu jadi waktu itu saya belum normal apa ya, ya. sedemikian rupa tapi saya sudah kembali ke Jakarta maksud hmm. ketika sudah ngadu itu saya nggak ada pikir apa-apa saya cuma jangan-jangan ini langsung tagihan langsung. tagihan itu langsung dikirim Allah iya. gitu nah, akhirnya hmm. saya orang tua saya semuanya mereka menghalangi itu hati-hati saya bilang nggak saya nggak ada yang bisa menghalangi saya sekarang gitu. saya dapat kesempatan kedua. makanya saya kerjakan. Hal yang sama itu juga lah kemudian terjadi ketika novel diserang. Nah, saya waktu itu di kontak istri novel, nah, kemudian saya dengan Pak Buso datang ke tempat novel di rumah sakit. Nah itulah kenapa novel dibawa ke Singapura karena pengalaman itu. Yang saya ceritakan yang diminta novel ke saya ketika kumpul keluarganya mas cerita. Cerita hmm. apa cerita saya yang Ceritanya tadi? Itu. Di novel ingin menyampaikan kepada keluarganya jangan takut ada Allah gitu ada Allah yang pasti bantu kita kalau kita berbuat baik pasti Allah bantu kita itu yang saya selalu kagum dengan novel ya percaya dan saya saya berusaha belajar tentang itu dan banyak orang-orang yang belajar bahwasanya kekuatan Yang Maha Dasyat itu kalau kemudian kita percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya pasti ditemani dan dibantu. Nah, bang, dapat pendidikan apa dari keluarga sehingga punya karakter dan kepribadian yang sekarang? Bapak saya itu uh, pengusaha ya hmm. dari kecil apapun beliau lakukan. Hmm. Nah, ibu saya orang desa dari Aceh. Bapak hmm. saya orang Batak, ibu saya orang Aceh. Hmm. Nah, jadi kami dulu tinggal di uh, Aceh. Bapak saya pernah dinas di Aceh, hmm. kemudian hmm. dari Aceh Uh, bapak saya harus hijrah ke Sumatera Utara karena oh. usahanya dibakar. Oh. Waktu itu ada masa masa GPK namanya Gerakan yeah. Pengacau Keamanan. Hmm. Uh, Pak Harto menyebutnya begitu. Menyebutnya ya. <laughs> Jadi uh, kemudian usaha kami dibakar, usaha hmm. bapak saya tengah malam saya dibawa nih, kami keluarga, dibawa itu? saya masih SD kelas 6. kelas 6 hmm. dibawa ke Sumatera Utara. Nah, keluarga ibu saya tinggal di sana karena. apa tempat usaha bapak saya itu punya kilang-kilang kayu itu dibakar oleh GPK segala macam. Kami kemudian ke Sumatera Utara tepatnya di Sibolga kampung bapak saya. Di situ mulai saya SMP di sana. Jadi mulai dari awal. Nah, kejadian lagi di Sibolga ternyata usaha bapak saya bangkrut. Kemudian bapak saya apa e, harus memulai dari awal akhirnya Bapak saya memutuskan pindah ke Jakarta hmm. nah di Jakarta Bapak saya itu dagang apa dagang ikan hmm. nah kami ketika pindah itu saya ketika pindah ke Jakarta saya harus masuk SMA pada saat itu hmm. Hmm. Mas saya nggak bisa sekolah waktu itu, waktu itu karena nggak duit ada sama sekali segala macam akhirnya saya dibawa oleh Om saya mendaftar ke SMA Muhammadiyah, hmm. eh, di Celoduk, oh, di Celeduk. Saya nggak bayar sama sekali. Hmm. Masuk ke Celoduk itu pendaftaran tidak bayar. Kemudian selama tiga tahun saya sekolah di situ tidak bayar, dan dapat beasiswa. Hmm. Jadi pada saat itu saya mau masuk SMA negeri satu Celoduk, hmm. tapi bayar harus mahal. Nggak hmm. punya, akhirnya memutuskan ya sudah. Nilai saya bagus. Saya dari dulu juara satu, ibaratnya kalau yeah, sekolah yeah, itu. Akhirnya yeah. nah, di sekolah ini. Nah makanya. Bagi saya Muhammadiyah itu bukan sekedar organisasi secara organisatoris atau tempat saya berkegiatan atau mod apa kendaraan dakwah saya tapi bagi saya Muhammadiyah itu punya hubungan emosional sekali ketika saya tidak punya harapan Muhammadiyah itu seperti memberikan harapan. Sekolah Muhammadiyah itu memberikan harapan anak miskin ini. Nah, di bapak saya pejuang memang pejuang secara ekonomi luar biasa. Biasanya bapak dagang apa? ikan subuh tengah malam saya ikut di situ. Saya jadi tukang parkir di cedok. Jadi semua hal kami lakukan bahkan ibu saya itu Uh, kalau mau makan malam itu harus menunggu saya pulang. Kenapa? Karena saya jam 2 sampai jam 6 itu parkir di Ciledug. Oh. Parkir di depan rumah sakit, saya jaga parkir di situ. Hmm. Jadi habis apa? Habis parkir baru saya pulang, saya bawa uang kemudian baru Ibu beli makanan, beli makanan. buat adik-adik. Saya anak yang paling tua. Hmm. Ya, jadi uh, bagi saya pendidikan uh, apa? Pendidikan Kehidupan yang dialami dan orang tua saya itu jarang mengajarkan secara lisan, karena mereka lebih banyak memberikan contoh. Bapak saya memberikan contoh bertahan hidup kemudian punya kebermanfaatan hidup. Bapak itu selalu pesan begini orang tua saya itu, hidup itu cuma punya dua pilihan. Pilihannya itu apa? Kamu harus dikenang dalam sejarah Pilihan dikenang dalam sejarah cuma dua Jadi sangat baik atau sangat, sangat jahat. jahat Jadi Fir'aun itu masuk Quran karena dia sangat, sangat jahat ya. Abu Lahab itu masuk Quran karena dia sangat jahat hmm. Nah atau yang sangat baik pilihan hidup itu cuma dua Jangan yang di tengah ini Dan Kalau yang di tengah ini kamu hidup kemudian mati kemudian dikubur Dan kamu nggak dikenang sama sekali. Jadi buatlah sesuatu yang sangat itu yang buat kamu dikenang dalam dalam sejarah. Tapi yang pasti jangan sangat. Betul, yang tentu yang pilihan yang ingin disampaikan pesan oleh orang tua saya, pilihan itu hanya ini. Pilihan ini jadilah yang sangat itu. Jangan pernah tanggung, kira-kira begitu. Lalu yang dilihat dari... Bang Danil sekarang pergerakan sosialnya hmm. Muhammadiyah itu dari masa masa awal ya hmm. masa awal kayak zaman dahlan yeah. lalu masa yang terpengaruh oleh masa politiknya orde hmm. lama orde hmm. baru gitu reformasi dan sekarang era milenial hmm. perbedaannya apa? Tantangan ya. yang makin besar, hmm. gitu ya. Lalu tanggung jawabnya bagaimana? Saya melihat apa? Melihat watak utama, hmm. watak utama gerakan Muhammadiyah yang diusung oleh Kiai Dahlan itu hmm. adalah kalau dalam bahasa sosiologi, sosiologi itu adalah altruistik. Hmm. dalam bahasa Tasawuf itu futuah. futuah. Nah, levelnya makomnya gitu loh. Yeah, ya. Iya, iya. Jadi bekerja untuk kepentingan uh, orang hmm. banyak. Atau kepentingan publik dalam bahasa sosialnya Nah jadi orang yang memilih bermuhammadiyah Aktif di organisasi Muhammadiyah Menggunakan Muhammadiyah sebagai kendaraan dakwahnya hmm. maka pilihan dia adalah bekerja untuk kepentingan umat untuk kepentingan publik hmm. levelnya altruisme atau makomnya tadi Futu'wah tadi Nah, maksudnya apa? Kiai Dahlan memulai gerakan ini dengan semangat bagaimana agar Islam hadir di tengah masyarakat hmm. sebagai solusi Nah pada saat abad 19 yang lalu itu 1912 yang ditergambar oleh Kiai Dahlan agama yang dibawa pada saat itu tidak ditampilkan sebagai solusi Sebagai pencerahan, sebagai instrumen berkemajuan yang membuat maju peradaban tapi agama justru digunakan sebagai alat mengeksploitasi Jadi agama digunakan oleh elit, elit tertentu digunakan sebagai bahan eksploitasi untuk kepentingan dia. Terutama elit-elit yang punya pemahaman agama lebih baik dan segala macam. Nah Kiai Dahlan hadir justru kemudian ingin menghadirkan Islam di Tanah Jawa pada saat itu sebagai solusi bagaimana Islam bisa mendorong uh, umat keluar dari kemiskinan, hmm. bagaimana uh, Islam bisa mendorong umat keluar dari kebodohan dan sebagainya maka yeah. kemudian pilihan dakwah Dahlan itu adalah pilihan dakwah kebudayaan kebudayaan maksud saya adalah ketika host cokro aminoto atau tokoh-tokoh yang lain memilih jalur politik Kiai Dahlan memilih jalur kebudayaan. Hmm. Melalui apa? Melalui pendidikan, melalui kesehatan, iya. dan uh, pemberantasan kemiskinan. Ini hmm. yang dilakukan Kiai Dahlan. Bukan berarti kemudian... Kiai Dahlan enggak peduli dengan politik. Keliru, justru Kiai Dahlan tetap aktif di SI, di Budi Utomo. Nah, tapi Kiai Dahlan melihat ada yang absen dalam kerja-kerja kebudayaan jangka panjang. Karena orang-orang yang memilih bekerja di kebudayaan pasti harus sabar karena ini pekerjaan jangka panjang. Pendidikan itu adalah pekerjaan jangka panjang Kesehatan itu pun demikian berbeda dengan politik. Nah tapi pesan yang ingin dilakukan disampaikan Kiai Dahlan, instrumen politik itu akan tetap menjadi instrumen eksploitatif kalau kemudian kita tidak memperbaiki pendidikannya, kesehatannya dan kesejahteraan ekonominya. Nah, pilihan dakwahnya itu di sini. Artinya membela mustahabin. Maka kenapa ayat yang paling berpengaruh atau surat yang paling berpengaruh di Muhammadiyah dan banyak diajarkan oleh Kiai Dahlan itu adalah surat Al-Ma'un dengan surat Al-Asr. Yang kemudian kita kenal sebagai teologi Al-Ma'un. Kita kenal sebagai teologi Al-Asr. Al-Ma'un adalah simbolisasi kepedulian sosial. Bagaimana agama itu bisa bermanfaat dan kemudian melepaskan umat dari kemiskinan. Nah, bagi Kiai Dahlan, agama itu adalah amal. Agama itu adalah amal saleh. Sama dengan ketika menerjemahkan. surat Al-Asr itu hmm. kalau istilah apa Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar Al itu menyebutkan kalau kita baca Al-Asr itu isidahnya ada 4 pesan utama. Hmm. Pertama pesan keimanan ya, tentang pesan waktu ya, yeah. pesan waktu dan uh, di situ ada dimensi keimanan. Kemudian kedua tentang pesan amal saleh wa bil sabr itu adalah pesan tawsiyah kebenaran dan tausiyah kesabaran. Nah itu pesan yang ingin disampaikan dalam Al-Asr itu. Nah disitu bagi Muhammadiyah itu sudah mencakup instrumen dan cita-cita berkemajuan. Cita-cita mau maju itu gimana? Lihat waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Amal salih itu apa? Ilmu pengetahuan itu adalah amal salih. Maka untuk maju kita harus menghidupkan ilmu pengetahuan. Kita harus menghidupkan ipak. Nah setelah itu apa? Kita masuk pada semangat tausiah kebenaran. Watwas bil hak kita tadi. Jadi sampaikan kebenaran. Amar makruh nahi mungkar. Jadi semangat itu harus terus dihidupkan. Nah setelah menyampaikan kebenaran. Ya harus bersabar, harus hmm. bertoleransi. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Tidak semua orang bersepakat dengan kita. Yeah. Nah saat itulah kita harus bertoleransi dan punya semangat dialektika. Hmm. Nah uh, bagi saya... Muhammadiyah bekerja di ruang ini, ruang kebudayaan. Mm -hmm. Nah kalau dalam sejarah kemudian Muhammadiyah bersinggungan dengan politik, yeah. misalnya dulu dengan Masyumi, mm -hmm. Muhammadiyah jadi motor Masyumi. Bahkan uh, terakhir ini di sini misalnya bersinggungan dengan apa uh, anak muda Muhammadiyah yeah. pernah bikin PMB. Yeah. Nah sekarang banyak tersebar di mana-mana. Mm -hmm. Saya pikir itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan memang kerja-kerja mm. kebudayaan pasti ...akan bersinggungan dengan kepentingan politik. Tetapi eh, yang tidak boleh dilakukan menurut saya adalah menggunakan Muhammadiyah itu sebagai kendaraan politik. Baik. Itu yang yang berbahaya. Hmm. Tadi menarik ketika bahas tentang konsepnya Kiai Dahlan dan juga teologi Al-Ma'un, teologi hmm. Al-Asr... muncul juga konsep selain tauhid tauhid uliyah muncul tauhid sosial. ya. Yeah. Hmm. nah ini kan kaitannya dengan masyarakat. Hmm. namun ketika bicara tauhid juga uh, fakta membenturkan akhirnya gitu ya ketika Islam ini dipahami oleh masyarakat Indonesia uh, berdasarkan uh, sosok Kalau menurut Kiai ini, Islam itu begini, Fikih itu begini. Tapi ada Kiai lain juga yang mengatakan, enggak Islam itu begini, Fikihnya begini. Nah, ini jadi permasalahan juga ketika kita ingin bersama-sama gitu ya, membangun sosial kemasyarakatan keislaman yang baik, tapi dibunuhkan dengan permasalahan Fikih, permasalahan beda pandangan. dia menyikapinya gimana tuh? Itulah Mas Angga, saya melihat sosok Kiai Dahlan itu visioner sekali. Bayangkan ada kiai tahun 1912 hmm. itu sudah mikirin ada organisasi perempuan Islam. Yeah, yeah. Jangankan yang di Indonesia hmm. Muhammad Abduh saja sebagai tokoh pembaruan Islam hmm. itu nggak pikirin ada organisasi perempuan, perempuan. dunia Islam waktu yeah. itu. Yeah. Kiai Dahlan di Indonesia itu mikirin itu, hmm. yang namanya Aisyah itu bahwasanya pendidikan peradaban itu dimulai dari perempuan. perempuan. Saya mau katakan apa hmm. melihat ada Orang kita mendengarkan pemahaman uh, agama mm. dari tokoh segala macam. Mm -hmm. Karena ada absensi. Absensi apa? Absensi mm. pendidikan. Mm. Ada absensi nalar, akal sehat. Yeah. Nah, karena ke akhirnya beragama itu dilakukan secara dogmatis. Mm. Dogmatis kemudian taklit, istilahnya yeah. gitu. Kan itu yang terjadi. Kenapa mm. mereka mengalami itu? Karena pendidikan. Mm. Nah, itulah kenapa pilihan Kiai Dahlan, kalau saya suka menggunakan istilah saya, Kyai Dahlan itu jalan dakwahnya adalah jalan dakwah nalar ilmiah. Nalar ilmiah apa? Kyai Dahlan ingin menghadirkan generasi Islam yang merawat akal sehatnya. Dia menjadi generasi Islam yang otonom pemikirannya. Otonom pemikirannya itu adalah hadir akal sehatnya itu. Jadi dia bisa menyaring, dia punya tradisi belajar. Hmm. Kalau orang tradisi belajar itu dia nggak akan taklit pasti. Dia yeah. tidak akan punya referensi tunggal. Kenapa? Karena dia pasti selalu apa? Uh, ingin tahu, mengembangkan pengetahuannya. Nah maka jalannya harus kita, kita pilih dalam memahami agama seperti itu, trennya seperti itu, jalan pendidikan mas. Maka... Cerdaskanlah orang-orang Islam. Ketika mereka cerdas, mereka akan terbiasa dengan perbedaan. Yeah. Misalnya begini, saya uh, terakhir misalnya ada ada pelarangan apa cadar di universitas yang yeah. melarang universitas loh mas. Islam, Pada ya. Islam lagi. Pada si Islam. Ya. Dan itu bagi saya hmm. bagi saya konyol. Kenapa hmm. konyol? Hmm. Pertama dari sisi universitas, hmm. dia sudah mencerabut watak universitas. Universitas itu tempat universalitas. Artinya hmm. semua iya, mazhab, iya, iya. semua ideologi, itu asah di situ. Hmm. Mereka harus bertarung secara ideologi, secara ide gagasan, proses dialektika itu terjadi di situ. Terbuka. Kalau kemudian tiba-tiba ada yang represif bilang, eh ideologi hey. ini nggak boleh. Hmm. Hey, ini Berarti dia sudah mencerabut watak Universalitas dari universitas. Ya, ya, ya. Saya kaget kok ada hmm. seorang apa atau uh, profesor akademisi hmm. punya tindakan represif di hmm. universitas. Hmm. Artinya dia udah mencabut watak universitas itu. Ya. Kedua Islam hmm. loh Islam itu beragam sekali. Alquran itu absolut. Alquran absolut. Tafsir-tafsir terhadap Alquran itu itu bisa berkembang Betul. sedemikian rupa. Saya tentu tidak bersepakat dengan cadar. Kami di Muhammadiyah tentu selalu menghimbau, tidak ada itu bercadar. Jadi kalau bercadar bukan bukan orang Muhammadiyah. Karena bagi kami auratnya perempuan wajah dan apa yang bukan aurat perempuan ya wajah dan telapak tangan. Nah, tapi kalau kemudian ada yang menafsirkan berbeda, ya kami harus menghormati itu. Ya, ya. Kalau kami tidak sepakat dengan itu, pilihannya apa? Hmm. Pilihannya dialektika. Hmm. Dialog. Nah, dialog tradisi dialog itu hanya bisa lahir dari orang-orang yang merawat nalar ilmiahnya. Ya. Yang terdidik. Nah, itulah kenapa tradisi uh, umat Islam yang diajarkan ya. keedalan melalui pendidikan. Nah, sekarang mas, Masangga yang absen di negeri kita ini itu adalah tradisi dialog. Pertama, ndak mau belajar. Coba anak muda sekarang ini juga Betul. kritik buat anak muda. Coba lihat anak muda. Hmm, hmm, Bapak, Bapak bacanya Twitter. <laughs> Twitter itu hanya berapa karakter dan mereka udah merasa pintar itu. Yeah. Dan itu ndak pernah baca buku. Coba jadi karena ndak pernah baca buku, tradisi baca nggak ada, tradisi tulis ndak ada kemudian kerjaannya main Twitter hmm. akhirnya apa? ya misleading terus, nggak paham terus, salah paham terus makanya coba, kalau Mas Angga ikutin Twitter saya, pasti saya suka sekali menggunakan istilah nalar, nalar. saya sedang mengingatkan eh, kemana-mana itu, hmm. bawa nalar nalar itu gimana supaya bisa dirawat baca, tulis diskusi hmm. jadi setelah dibaca diskusi tulis, ya, tapi sekarang tradisi baca itu malah berkurang. Tuh. Jadi coba kalau kita lihat dulu kalau di mobil orang bawa buku baca, baca. di jalan. Sekarang nggak mas kan semuanya ini? Padahal tahapan-tahapan mengkaji sesuatu itu mulai dari baca betul semuanya dimulai dari tradisi baca bahkan baca belum apalagi mengkaji nalarnya berislam saja ayat pertama surat pertama itu ikro nah tradisi ini yang menurut saya di Indonesia dan di Islam Indonesia itu mengalami dekadensi dan itulah yang menyebabkan tradisi dialog itu enggak hadir akhirnya apa yang terjadi tadi yang Mas Angga sampaikan Ini pokoknya yang benar kelompok gua nih, hmm. kelompok saya. Betul. Ini yang paling benar. Padahal dari setiap hmm. kelompok pasti ada pesan kebenaran. Dan itu rentan sekali ketika dimasuki paham yang anti yang tidak sepaham dengan dia, Betul. Hmm. diberikan isu Betul. gitu ya. Nah, kan terjadi narkis, anarkis. Anarkis. anarkis. Nah, makanya saya selalu Akhirnya. mengingatkan anak muda Harus punya tradisi dialektika, dialog, dan modal dialog itu adalah nalar yang ya. sehat. Termasuk ini tahun politik. Tahun politik itu kan hoax di mana-mana. Maka Baik. yang harus dihadirkan itu akal sehat lagi. Baik Bang Nandil, kita seperti harus jeda dulu gitu ya. <laughs> Memang kalau pengen diterusin, pengennya terus gitu ya. Ya Selamat saya waktu. mau terus-terus. tetaplah -terus, uh, bersama kami, kami akan segera kembali. Tadi rahim dan juga hasil visual untuk Islam yang satu dimanapun anda berada, Iwan Nawar. Terima kasih masih bersama kami dalam acara sahur bersama Tokoh. Tokoh kali ini kami hadirkan tokoh pemuda Dhanil Anzar Simanjuntak yang juga menulis buku Nalar Politik Rente. Jadi ini ternyata buku yang ke 8 gitu ya. Bang Dhanil lahir di Pematang Jaya Langkat, 10 April, benar-benar masih muda Yohan Afad, tahun 82 nih lahirnya, beliau dosen, pengusaha juga, gitu, penulis juga, dan aktif di organisasi Muhammadiyah sudah cukup lama ya? Iya, saya sejak kecil ya, kecil. saya sejak kecil itu punya pengalaman begini, ini juga nanti tentang dialog ya, jadi saya punya pengalaman kecil itu ada di kampung saya itu, saya tinggal kecil itu di Aceh, hmm. di Kuala Simpang, Aceh Timur dulu, sekarang Aceh Tamiang. Nah, jadi sekali di rumah saya ini ada ini rumah saya, di sini ada masjid besar itu, di sini ada langgar. Langgar itu masalah kecil sholah. gitu. kecil. Nah, biasanya kami kalau es anak-anak kecil, anak-anak SD hmm. kelas hmm. 5, kelas uh, 4 begitu, hmm. salat kan biasanya ke masjid maghrib terutama, rame-rame Nah, hmm. biasanya anak kecil ini kalau salat di masjid ini ribut berisik bercanda iya yeah. nah bercanda berisik masih ganggu nah itu satu hari uh, marbotnya marah uh, uh. Nah, orang tua di situ marah kami yeah. dimaki-maki ini macam-macam pokoknya menyakitkan hati dan anak, -anak kecil. ya kayak gitu ya <laughs> sekarang juga masih <laughs> jadi kami dimaki-maki di oleh anak-anak itu, itu dimarah-marahin uh -huh. nah kemudian sebagian besar teman-teman saya nggak nggak nggak berani ke masjid itu hmm. lagi ke masjid itu. Nah, tapi kemudian satu hari saya ada namanya Atuk. Kami manggilnya Atuk. Dia rumahnya di sini. Atuk itu kakek. Iya, atok kakek. Dia setiap hari salat jalan lewat rumah saya di Masjid Langgar ini. Padahal rumah apa dia rumahnya di sini lebih dekat ke masjid ini, tapi dia ke langgar ini. Nah, ini Langgar Muhammadiyah. Nah, Atok ini asal lewat sini, selalu ketemu saya karena saya ke masjid ini. Suatu hari saya nggak berangkat ke masjid, kan? Nah, Atok lewat kok nggak ke masjid? Ayo, nggak, Atok. Akhirnya, saya ikut Atok ini. Saya itu masih kelas 4 SD. Nah, Atok inilah kemudian ajak ke masjid ini. Dilanggar. Dilanggar itu, kemudian apa yang dilakukan Atok? Atok itu nyuruh saya azan. Azan, kamu azan kepada atuk ya. Atuk, bisa waktu itu kan azan. No, saya senang sekali kan anak-anak kecil ketemu mik gitu ya. Wah senang sekali. Saya azan di sini dipercaya kan azan. Akhirnya azan saya di situ. Akhirnya besok setiap apa setiap sholat berjamaah saya ke situ. Selalu bareng dengan atuk ini. Atuk selalu azan, azan, azan itu. Akhirnya mas apa yang terjadi, hmm. saya merasa pengkaderan Muhammadiyah saya, itu dimulai dari situ. Hmm. Saya mau katakan apa, Atok itu ramah sekali. Hmm. Nah, saya menikmati Atok ini ramah sekali terhadap anak kecil. Hmm. Dan dia memberikan kesempatan pada anak kecil yang ketika di masjid ini, itu diusir. Hmm. Itu dibentak segala macam. Nah, saya mau katakan apa, anak kecil, apa orang-orang yang dianggap nobody, Itu kalau kemudian diberikan kesempatan Kemudian dididik Mereka bisa jadi sambadi Saya mau katakan apa Pendidikan yang diberikan atuk Itu adalah pendidikan yang luar biasa Atuk memberikan kepercayaan Atuk memberikan kesempatan Kepercayaan dan kesempatan Itu membuat anak kecil ini percaya diri anak muda itu percaya diri nah bagi saya di Indonesia dan umat Islam di Indonesia itu harus didorongkan didorong seperti itu berikan kesempatan berikan kepercayaan mereka akan mengembangkan diri mereka menjadi orang-orang yang lebih hebat dan ini cerita dari Atok ini dan sekali lagi waktu itu saya kelas 4 dan itu saya merasa wah luar biasa makhluk luar biasa saya masih ingat sampai sekarang Sudah punya anak berapa bang Daniel? saya punya anak 4 istri 1 istri 1 ya istri orang Sumatera juga? istri saya orang Jawa, Jawa Tengah Ya. saya itu apa namanya bapak mertua saya itu Kiai NU dari Cepung bapak mertua saya itu kayak dari CNU, ibu mertua saya itu juga muslimat N NU. Terus dulu pas lu lagi ngelamar ini pemuda oh, itu. Nah, ini ceritanya lucu <laughs> <lho, laughs> nah, Jadi dulu ketika saya ngelamar yang paling ngotot terima lamaran saya itu ibu mertua saya justru hmm. bukan istri saya istri saya itu mantan ketua Kohati HMI ya. Oh. saya waktu itu IMM saya nikah muda sekali waktu itu masih umur 22, 22 nah, waktu itu kan doktrin nikah dini gitu, gitu. 22 tahun <laughs> di nikah bang Daniel coba. saya nikah istri saya waktu itu umur 21 ya, ya. nah ketika saya lamar istri saya ibu yang mau terima segera lamaran saya itu justru adalah Ibu mertua, ibu mertua saya, mertua. istri saya ragu kenapa, uh -huh. bu nanti ini nikah dengan anak Muhammadiyah ini repot kali. kok repot kata <laughs> ibu mertua. iya bayangkan dia nanti lebaran suka duluan <laughs> saya ketawa kan so, lebaran suka duluan, kunut, nah kemudian yeah. kalau subuh, subuh, kalau mas Daniel itu gak ke masjid dia sholat di rumah dan dia pasti jadi imam saya dia nggak pakai kunut, maka saya nggak kunut katanya. Nah, a -a tradisi NU kita bisa hilang, kata istri saya itu apa kata ibu mertua saya? ibu mertua saya sederhana bilang bagus, beda-beda itu bagus malah justru itu bisa kamu bikin kamu saling belajar kata ibu mertua saya tapi kata ibu mertua saya, ini yang paling penting ini serius loh mas itu kalau nggak apa, mas Angga kalau nggak percaya nanti saya kasih nomor telepon ibu mertua saya jadi ibu mertua saya itu bilang ada dua hal yang lebih penting yang harus kamu pahami anak Muhammadiyah itu punya dua kelebihan yang enggak dipunyai oleh rata-rata KINU apa ibu? pertama anak Muhammadiyah itu jarang yang poligami kata ibu mertua saya Jadi kamu aman, kata ibu mertua saya. Ini serius saya Itu pertama, anak Muhammadiyah itu jalan poligami. Kamu aman, kata ibu mertua saya. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua itu, anak Muhammadiyah itu jarang yang merokok. Jadi, hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi, saya punya dua itu. Akhirnya, gara-gara jarang berpoligami, bukan berarti nggak ada loh, Mas. Jadi, anak Muhammadiyah itu memang jarang berpoligami. Memang rata-rata... mimpi saja nggak berani poligami orang Muhammadiyah itu ini kayaknya nggak ada kultur ya? hah? ya itu kayak corporate culture ya jadi kalau corporate culture itu kayak kebiasaan saja gitu ya jadi jarang gitu, jarang kayak kemudian kedua enggak merokok, akhirnya gara-gara dua ini saya menikah dengan istri saya tapi kalau bapak mertua ah, saya nanti, itu <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> itu beda lagi ceritanya beda <tuk> <tuk> lagi ceritanya <tuk> aduh kan <karena> menarik sekali oh <tuk> ya tapi saya mau sampaikan iya. pesan pentingnya adalah Paling pasan, paling penting yang disampaikan ibu mertua saya adalah Dialog itu penting. Jadi seperti dialog dia apa, Pembincangan kita pada subuh kali ini hmm. Dialog itu penting karena dialog itu membuat kita saling paham Saling, saling paham. Nah kunci dialog apa? Nalar yang sehat, akal yang sehat, atau terbuka Atau tadi kalau kita kutip dari Surat apa Al-Asr tadi ya, poin keempat seperti ini sampaikan Bu Yahamka. Watawassobil haq, watawassobil sabar. Sabar ini, itu adalah kunci yang tadi disebut toleransi. Penting menyampaikan kebenaran, ya. dan mencapaikan kebenaran kemudian yang punya tugas membolak-balikkan hati dan menerima kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita ambil tugas Tuhan itu kita paksa orang untuk menerima kebenaran itu. Tugas kita menyampaikannya. Setelah itu apa? Sabar dan bertoleransi. Nah, bicara nalar terus saya akan ke buku nih ya Bang Dahnil. Nalar politik rente, ini latar belakang kenapa sih mengangkat Ini berangkat dari kekhawatiran, ya. berangkat dari kegemasan juga gitu. Ya, melihat. jadi saya ngelihat ada kalau apa ada tokoh Chinese itu uh, apa uh, siapa namanya Jaya Suprana itu kan memperkenalkan oh. kelirumologi. Bagi saya hmm. yang memang terjadi di Indonesia itu memang kelirumologi. Hmm. Kelirumologi apa? Politik itu, Itu sebetulnya ruangnya kalau secara sosiologi, secara teori disebut itu ruang pengabdian. Ya. Kalau misalnya Mas Angga memutuskan terjun ke politik, hmm. maka e, yang harus Mas Angga pahami adalah ketika masuk ke politik maka nalar yang dibawa oleh Mas Angga itu hmm. adalah pengabdian, kesuka relawanan. Hmm. Makanya enggak ada tuh profesi politisi, enggak ada. Enggak ada. Politisi itu bukan profesi. Maka dia jadi kesukarelawanan orang yang masuk politik maka harus dipahami itu adalah ruang pengabdian orang yang jadi PNS harus dipahami itu adalah ruang pengabdian. Sedangkan kalau anda mau kaya, kalau anda ingin apa mendapat harta dalam jumlah yang banyak maka berbisnislah itu ruang ruang apa ruang untuk memaksimalisasi keuntungan. Walaupun dalam Islam tentu harus ada sedekah, ada infaks, uh, jakat dan sebagainya. Yeah. Nah dalam teorinya ada istilah Auguste Comte itu nyebut istilah altruisme dan egoisme. Hmm. Nah politik itu hmm. itu ruangnya altruisme. Hmm. Altruisme itu artinya mengedepankan kepentingan orang banyak ketimbang yeah. kepentingan pribadi. pribadi. Hmm. Egoisme itu sebaliknya kepentingan pribadi atas segalanya. Hmm. Nah. politik itu seharusnya ketika kita jadi politisi, jadi pejabat negara, jadi presiden, bupati, wali kota, gubernur itu yang harus dibawa adalah nalar altruisme. Nah kalau nalarnya altruisme dia pasti nggak korupsi. Kenapa? Karena yang dia pahami adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini level altruisme ini kalau dalam Islam levelnya ihsan. Nah, iya. Dia, dia merasa terus diawasi, ingin hmm. bekerja untuk publik, kemudian ya, akan maksimal untuk publik. Nah Tapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Hmm. Nalar ketika orang masuk politik yang dibawa adalah nalar egoistik. Nah nalar orang-orang egoistik tentu dia ingin mengedepankan kepentingan Karena pribadinya, pribadi. hmm. kelompoknya. kelompoknya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin memaksimalkan... Uh, utilitas pribadinya keuntungan hmm. pribadinya akhirnya ketika masuk politik yang dicari adalah keuntungan pribadi hmm. akhirnya apa yang dilakukan? berburu rente hmm. nah itulah yang kemudian saya gunakan istilah nalar politik rente, kenapa? Karena, karena politik kita bawa nalar egoistik yang akhirnya berburu rente rente itu mencari keuntungan yeah. dengan cara yang tidak halal kalau udah rente itu mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal yeah. Nah, karena dia ingin apa, memperkaya diri, akhirnya segala sesuatu dilakukan uh, demi menumpuk harta, akhirnya korupsi dan sebagainya. Nah dan, itu yang kita hadapi pada saat ini politik kita. Dan akhirnya persaingannya malah bukan pas pikul khoirot, malah Betul. saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. gitu ya yeah. saling menjurumuskan jadi semangatnya politik betul jadi, jadi semangat yeah. politik bukan lagi takwano albi riwa tapi sudah berubah jadi justru bersekongkol bersekongkol hmm. untuk keburukan itu yang terjadi bersekongkol untuk keburukan untuk apa untuk berburu rente yeah. Jadi kita temukan makanya kan dulu istilah ketika kita sebentar lagi nih di bulan Mei ini kan reformasi nih bulan kuasa ini kan reformasi. Nah perlawanan utama ketika reformasi itu kan KKN. Kita sekarang kan jarang kita dengar istilah KKN. Ya, seringnya ya, korupsi. korupsi ya, yang ya. benar itu kan KKN, KKN. Ya, Pak, itu ya lengkap ya korupsi, Kor korupsi, kolusi, kolusi nepotisme. nepotisme. Hmm. Kol kolusi dan nepotisme ini itulah persekongkalan itu. Ya, orang masuk politik akhirnya berkolusi, bernepotisme, akhirnya lahirlah dinasti politik, dinasti rente, tujuannya apa? Korup lagi, tujuannya apa? Berburu-buru rente. Tapi saya mau katakan Mas Angga, mm -hmm. itu bukan gejala elit saja, menular ke gejala masyarakat kita. Masyarakat kita pun akhirnya ketika pemilihan, nih, mau pemilihan nanti pilkada-pilkada ini yeah, sebentar yeah, yeah. lagi, Mereka as, kalau datang ada politisi datang yang mereka minta apa? Amplop. Baru milih. Akhirnya ketemu tuh nala rente, ketemu negara nala rente transaksi. Jadi polit, pasar politik kita ya jadi pasar transaksi. Suara. Tapi kalau sudah masuk ke kerana masyarakat kan itu bisa jadi masyarakat ya korban dari. Ya itu pasti. Ya, ya. Korban dari sistem hmm. yang menghadirkan ini. Karena elit kita hmm. itu tidak menggunakan partai politik hmm. dan politik sebagai sarana edukasi. Hmm. Dan jangan lupa, Mas Angga, uh, apa demokrasi Indonesia hmm. ya. Kan kita luar biasa ya negara Islam berpenduduk Islam terbesar di dunia tapi kemudian bisa menerapkan demokrasi dengan baik. Hmm. Dan ini jadi best practice di dunia. Tapi jangan lupa hmm. uh, raw material demokrasi kita, votersnya, pemilihnya, yeah. itu kalau dari sisi pendidikan rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu kan hanya 7,3 tahun. Artinya nggak lulus SMP. Jadi hmm. itulah orang-orang yang tidak lulus SMP itulah yang jadi voters. Jadi bayangkan dengan tingkat pendidikan yang tidak lulus SMP itu, itulah uh, yang menentukan uh, kualitas demokrasi kita. Maka saya selalu berkeyakinan pilihan dakwah kiaidahan melalui Muhammadiyah itu nggak pernah keliru, yaitu melalui pendidikan. Hmm. Terus hmm. Uh, memberikan pendidikan dan juga bimbingan kepada masyarakat kita menghadapi tahun-tahun hmm. uh, politik khususnya, selebih khusus, khusus bagi lembaga Muhammadiyah sendiri hmm. pasti kan memperhatikan bagaimana anggotanya nanti menentukan pilihannya yeah, yeah. lalu secara umum kepada masyarakat Indonesia, yeah. muslim gitu ya ap hmm. apa sih yang perlu kita? saya sih selalu menghimbau Bengali. masyarakat hmm. selalu gunakan akal sehatnya hmm. ketika memilih tentu yang dilihat adalah rekam jejaknya hmm. apa yang sudah dilakukannya selama ini hmm. itu pertama hmm. kemudian kedua tentu lihat integritasnya hmm. integritas itu kalau dalam agama rasul pernah ditanya oleh sahabat kan madin ya rasul agama itu apa rasul kan jawab jawab rasul juga singkat adin Ad husnul kholuk agama itu adalah ahlak yang baik Jadi integritas ini tentu adalah ahlak yang baik. Jadi esensi dan substansi dari agama itu sebenarnya adalah ahlak yang baik itu. Tidak ada Islam tanpa ahlak yang baik itu. Jadi Islam itu bukan sekedar tentang syariat. Tapi integrasi antara ahlak dan syariat itu. Nah oleh sebab itu integritas ini adalah syarat yang, yang utama. Jadi kalau melihat siapa yang akan maju. Calon kepala daerah, calon presiden. Ahlaknya gimana? kalau dia rajin berbohong, mudah berbohong gitu ya. Ya saya pikir uh, apa syaratnya sudah sudah hilang. Jangan dipilih orang-orang yang rajin berbohong, apalagi kalau kemudian dia mau bayar untuk suara. Jadi hmm. jangan pernah terima apa uh, politik uang atau pemberian uang. Kenapa? Karena pasti kita sedang memperdagangkan masa depan kita gara-gara uang itu. Jadi bagi saya rekam jejak Integritas yang ketiga tentu adalah programnya. Hmm. Nah tentu kalau bagi umat Islam secara keseluruhan, saya misalnya mengutip Ibnu Taimiyah bilang hmm. politik itu uh, harus dalam rangka adhirah satu din, asya satu dunia. Hmm. Politik itu harus digunakan sebagai apa penjaga agama dan mensiasati dunia. Hmm. Jadi tentu mensia satu dunia itu ada ipteknya tadi saya sebutkan ada rekam jejaknya dan harus dipastikan orang-orang itu punya komitmen untuk menjaga Islam. Nah, itu yang penting ya. Yeah, yeah. Jadi apa menjaga Islam yang saya maksud tentu adalah menjadikan Islam itu sebagai nilai berpolitik bukan kemudian menjadikan Islam sebagai alat politik. itu penting jadi, itu dua hal yang berbeda iya. Islam sebagai nilai politik dan Islam sebagai alat politik jadi jangan sampai kemudian kan banyak nih politisi tiba-tiba mm. ngomongin Islam yeah. ketika mau pilkada yeah. politisi ngomongin Islam ketika mau pilpres mm -hmm. tapi kemudian dalam uh, sejarah hidupnya yeah. dalam setiap langkah dan tarikan nafasnya mm. gak ada tuh nilai-nilai Islam Islamnya. sama sekali mm. jadi tentu kita mudah melihat Ya, saran saya kepada seluruh pendengar uh, apa, radio ini. Lihatlah pemimpin itu apakah kemudian dia mengusung dan membawa nilai Islam yang sesungguhnya atau mengintegrasikan nilai Islam dalam setiap tarikan nafasnya. Kalau lebih khusus kepada generasi merzos gimana? Nanti ngasih nasihatnya. Karena generasi medsos hmm. yang dilihat adalah yang paling banyak tampil di merzos itu akan <laughs> tentu itu ah. tadi ya rajin-rajinlah baca. Nah, ya. Ini ya rajin baca itu kunci kita mengenal. Tadi kan saya saran saya sampaikan rekam jejak kan melalui medsos kita bisa melihat rekam jejaknya Dari medsos juga bisa kita tracking, misalnya konsistensi dia, konsistensi, konsistensi dia, dia berkata lah, kalau di medsos sebutlah berkata ya, mm -hmm. uh, da apa dari tradisi medsos itu uh, opininya seperti apa, keberpihakannya terhadap Islam seperti apa, itu mm -hmm. dia punya komitmen menjaga nilai Islam tidak, atau jangan-jangan cuma sekedar menjadikan Islam sebagai alat politik, mm -hmm. nah itu yang dua mm -hmm. yang yang harus diperhatikan, jadi. Ya, syarat utama bermedsos itu bagi saya adalah gunakan akal sehat. Akal sehat. Akal sehat itu gunakan. Jadi uh, lihat rekam jejak orang seperti apa, ndak mudah share, tidak mudah percaya. Kan dari medsos itu akhirnya yang menghasilkan apa? Menghasilkan pencitraan yang kosong, hmm. dramatologi politik. Hmm. Itu yang terjadi kan belakangan okay. ini. Jadi drama-drama yeah. politik. Jadi hindarkan misalnya menilai politisi itu dari tampilan fisiknya. Ya. ya kan pencitraannya tapi hmm. lihatlah politisi dari rekam jejaknya integritasnya kemudian pemikirannya hmm. ide dan gagasannya bukan sepatu apa yang dia pakai bukan baju apa yang dia pakai hmm. bukan kendaraan apa yang dia pakai atau apa dia, apakah dia tidur di apa tidur di nipan atau apa yang tapi yang paling penting adalah uh, konsistensi cara berpikirnya integritasnya dan sebagainya hmm. Lalu kalau bicara medsos, produsen hoax, nah, <laughs> yeah. ini muncul nih si seperti itu yeah, gitu kan? Yeah, yeah. Bahkan produsen hoax ini juga ternyata telah menjadi bagian dari uh, produksi bisnis industri Islam Islamophobia. Oh iya. Yeah, yeah. Sekarang uh, konsep memproduksi produk-produk Islam digunakan juga ternyata di media sosial dan juga produk-produk mm. hoax. Sepertinya. apa ya, konsep kejahatan ini kan berkolaborasi, mm -hmm. yang diserang lagi-lagi umat Islam, Islam. Mm -hmm. yang diserang lagi-lagi tatanan masyarakat yeah. gitu ya. Nah, bagi seorang uh, public figure, mm -hmm. tokoh, pejabat, ulama, ustad, mm -hmm. nah saya sarang ke situ nih, kalau yeah. ke masyarakat terus, yeah. mengantisipasi itu bagaimana? Ya, jadi sampai umat ini nanti yeah. jadi korban lagi. Mas Angga, <coughs> saya selalu apa ingat sekali pesan dari Khos Chokro Aminoto, ini penting buat generasi Islam. Khos Chokro Aminoto itu pesan tiga hal, aktivis Islam atau sebutlah umat Islam harus punya tiga ciri utama. Pertama adalah setinggi-tinggi, semurni-murninya Tauhid, setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, sepintar-pintarnya siasat. Jadi generasi Islam, anak muda Islam harus murni Tauhidnya, hmm. Harus tinggi ilmunya. Hmm. Harus pintar siasatnya. Hmm. Nah, kadang-kadang anak muda semangat Islam kita, semangat Islam anak muda anak muda kita, atau jamaah kita sebutlah, sudah murni nih Tauhidnya, hmm. Sudah tinggi ilmunya. Hmm. Tapi kadang-kadang yang alfa itu siasatnya. siasatnya. Saya mau katakan gini, hmm. saya di medsos itu punya apa jurus jitu, saya selalu ingatkan seluruh kader pengguna Muhammadiyah jangan sekali-sekali pakai fake account jangan pakai akun palsu akun anonim kalau anda pakai akun anonim, syarat pertama anda langsung hilang, orang yang enggak berani menampilkan identitasnya itu pasti punya niat jelek, gak ada orang yang punya niat baik oh kami kan enggak mau ria, itu bohong Ya, begitu Jadi kalau udah udah niatnya pakai akun palsu pasti dia punya niat jelek nah saya mau katakan apa syarat yang selalu kami sebutkan jangan pakai akun palsu, hmm. akun anonim. Hmm. Makanya saya kasar kalau di sosial media itu hmm. jurus citu saya untuk mengingatkan semua orang. Hmm. Saya menyebut mereka dengan istilah tuyul sosial media. <laughs> tuyul Kenapa kerjaannya tuyul sosmed? Karena I kita nggak tahu wujudnya, nggak hmm. tahu apa, tiba-tiba apa memfitnah, tiba-tiba seenaknya, tiba-tiba berpendapat tanpa peduli ya hmm. apa proses dialog nggak paham apa-apa yeah. yeah. mereka makanya kemudian saya menggunakan istilah tuyul sosial media walaupun kemudian disebut ini kasar sekali Mas semuanya itulah cara saya untuk mengingatkan hmm. ada orang yang diingatkan dengan cara berdialog ada orang yang kita ingatkan karena ini era sosial media itu kita perlu gimmick uh, apa narasi hmm. yang bisa me, apa, mengingatkan orang orang ketika diingatkan puk langsung terpukul nah oleh sebab itu saya selalu nyuruh jangan gunakan anonim kemudian jangan sembarangan share hmm. jangan sembarangan rt insyaallah hmm. saya terus uh, terus berusaha menjaga itu nah makanya Uh, apa produsen-produusen hoax ini sebenarnya bisa kita lawan kalau kemudian kita tidak tidak ini ya tidak tidak terjebak dengan dengan upaya mereka terutama menebar hoax itu dengan tadi itu ya apa uh, ingatkan mereka dengan narasi-narasi yang mungkin bagi mereka itu apa menyakitkan yeah. saya sih bagi saya penting untuk untuk itu gitu. penting bentuk perlawanan. So iya itu so betul. Oh ya mereka buta. terus bagi kita. Nah kenapa kemudian uh, apa seolah-olah ada upaya uh, ada ini ada gejala islamofobia yang masif di sosial media. Nah itulah yang kemudian memunculkan banyak akun-akun yang kemudian melawan itu. Sebenarnya akun-akun perlawanan. Nah itu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman. aktivis Islam perlawanan itu pun tidak bisa dilakukan dengan fake news hmm. nah justru ketika misalnya dikembangan Islamofobia melalui fake pakai pakai akun-akun anonim ya pakai akun anonim kemudian kita lawan pakai akun anonim juga kemudian pakai fake news gitu ya yang terjadi apa mas? yang terjadi nih maka yang diciduk itu kita iya. ada nggak fakta kita melakukan fake news ada Nah jadi sebenarnya bisa jadi ini yang pertama akun-akun ini ini sebenarnya nyuruh Provo sedang memprovokasi iya, kita. terpancing. Terpancing melakuakan cara mereka, cara mereka ya kita diciduk sementara mereka sudah mereka sudah padan, punya strategi. Mereka sudah sejak awal oh. melakukan itu. Nah, itu yang saya selalu mengingatkan teman-teman aktivis di sosial media jangan-jangan hmm. perlawanan Anda justru kemudian sebenarnya menjebak Anda. Hmm. Makanya saya selalu sebut akal sehat itu harus digunakan, tadi strategi, tadi siasat itu harus digunakan. Kalau mereka pakai fake news, kita pakai yang asli, Asterik. asli dan terang begitu loh. Jangan Akhirnya yang yang fake itu nanti mereka itu nyata. Kalau aparat hukum nggak bertindak, berarti ada yang, salah. ada yang salah. Berarti emang ada yang produksi sengaja untuk hmm. memprovokasi me kita. Nah ini kan nggak kita pun pakai sebagian kawan-kawan pun -kawan pakai. Akun-akun anonim. Hmm. Nah, ini nanti pelan-pelan bergeser, ya. mereka tenggelam dengan sendirinya, ya. karena udah berhasil memprovokasi itu, ya. maka yang ditindak secara hukum ini. Nah, itu yang nggak dipahami Betul. oleh teman-teman di sosial media dan di pergerakan Islam. Sekarang, misalnya rame-rame MCA itu, Betul. udah, udah kena jebakan itu. Kena jebakan. Padahal, saya sejak lama, kalau Anda perhatikan ngikutin sosial Betul. media saya, saya mengingatkan terus itu. Betul. Mengingatkan itu, karena Mas, permainan apa intelijen permainan penjebakan umat Islam ini kan sudah dilakukan dengan pola-pola yang berulang sebut ya saya Pak Busro Pak Busro guru saya yang terus mengingatkan saya ini misalnya dulu komando jihad ya. yang kemudian di motori, badan dibentuk sendiri oleh LB Murdani nah, itu terus berulang kok Betul -betul. Itu, makanya saya sering menggunakan ada ternak terorisme ada kok yang sengaja menernak terorisme mereka sendiri yang buat mereka sendiri yang berantas supaya anggaran kemudian masuk hmm. nah yang hal-hal seperti ini itu yang jarang dipahami oleh umat kalau itu saya selalu mengingati ya siasatnya harus pintar dong Nah makanya itulah pentingnya berjamaah, Mas angga Betul. Berjamaah itu penting. kita boleh sendiri-sendiri ya. boleh sendiri-sendiri. Kalau kita berjamaah, ada yang mengingatkan. Hmm. Ada akses informasi yang cukup dari jamaah besar. Nah makanya jamaah-jamaah seperti Muhammadiyah, seperti NU, Al-Wasliyah, persis itu penting. Jaga masing-masing jamaahnya dan kemudian Pak Jamaahnya ikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin dari E, organisasi masing-masing. Baik, Bang kita ini karena dibatasi waktu yeah. gitu ya. Emang kalau yang sahur sih enak denger cerita-cerita yeah. nih, gitu ya, cerita terus Tapi gitu Tapi kita ya. belum sahur oh, ya. ya. Baik, belum sahur. <laughs> Baik, sebagai penutup yeah. Bang Dahnil, ada pesan, pesan Ramadan apa dari seorang uh, danil Anzar Simanjuntak, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah? Ya, yeah, bagi saya Ramadan itu atau puasa itu seperti buku saya ini, hmm. nanti puasa itu oh, mengembirakan puasa. Ya. Bagi saya, puasa itu adalah ibadah yang menggembirakan. Berislam itu harus menggembirakan. Maka jamaah sekalian, mari kita gembirakan puasa kita. Menggembirakan puasa itu bagaimana maksud saya? Ingat loh, ketika kita sahur, kita bergembira kan? Kemudian kita satu harian itu menahan lapar, menahan haus. Ya, kan nah, nah, itu susah payah ya kemudian akhirnya pada saat jelang maghrib kita berbuka kita ya, gembira ya. tapi kegembiraan kita itu nggak boleh kita nikmati sendiri apa yang disuruh dalam ibadah puasa hmm. maksimalkan sedekahmu Terhentik, artinya sedekah kita. itu menggembirakan siapa menggembirakan yang miskin bahkan nanti ketiga idul adha kita nggak boleh eh, maaf idul fitri, fitri. kita nggak boleh bergembira sendiri harus menggembirakan orang-orang uh, nah, miskin para apa mustahik uh -huh. ya, maka kita harus berjakat Nah, saya mau katakan berislam itu menggembirakan kemanusiaan. Uh, betul, betul. Berislam itu menggembirakan kehidupan. Maka puasa kita kali ini harus dipastikan menggembirakan. Maka gembirakanlah puasa, gembirakanlah kehidupan, gembirakanlah kemanusiaan. Ini dalam satu riwayat juga kan uh, waktu yang paling menyenangkan ketika berpuasa waktu ketika berbuka Betul. makanya perbanyaklah sedekah ya, ya. gitu ya karena mengembirakan kemana-mana hmm. baik bang Akhil terima kasih banyak sama-sama mas semuanya. Angga semoga hmm. segala aktivitasnya selalu dalam perlindungan Mas Nurul Dala gitu Amin. ya mudah-mudahan ini tidak yang terakhir gitu ya mudah-mudahan di waktu yang lainnya bisa kembali siaran dihasil bukannya di acara ini InsyaAllah. saja. Semoga selalu sehat ya Bang nanti. Amin, amin sahabat. Demikianlah Ivan Awad yang dirahmati Allah Swt. Cerah sahur bersama tokoh Kali ini kami menghadirkan Dhanil Anzar Simanjuntak, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Beliau seorang dosen, seorang penulis, seorang pengusaha juga, gitu ya, aktivis juga, pasti dai juga, gitu okay. karena kesibukan beliau juga ceramah, ngisi hukum, gitu ya. Pokoknya yeah. ini pengusaha yang komplit. <laughs> Semoga bermanfaat bagi anda dan dapat menginspirasi anda. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Robi dan juga Muhammad Imam undur diri bila itu Hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Subhanallahumma wa bihamdikaashhadulallahilanta as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.